Saya panggil buat teman saya yang energik banget, sudah panel pastinya ya. Kita panggil buat Ratna Antika Monata. Ayo, ayo. Ayo, Rat. Ayo. Nasib kita juga keren-keren yang ini. Ayo kawan. RFC, selamat datang, Monata manis. Dan ven y sin Asmani pun Sinten Pak Sunar Pak Sunar Jendengan itu ndak kelihatan sekali